Mitra bisnis pada bukunya The Grand Design Stephen Hawking cerita bahwa di Monza Italia baru-baru ini dilakukan pelarangan terhadap orang yang akan memelihara ikan mas pada kaca yang bulat. Jadi biasanya orang menaruh ikan mas itu kan dalam kaca bulat. Pelarangan ini di Disebutkan begitu karena apa? Karena katanya ini tidak fair terhadap ikannya Karena sang ikan kalau melihat dari dalam akan melihat segalanya lebih besar dari yang sebenarnya Jadi kasihan ikannya tertipu oleh sudut pandang yang salah Nah ini menarik sekali apa yang disebut dengan sudut pandang ini Bagaimana kita melihat our perspective well, ketika kita melihat dunia kita ya dari tahun 150, artinya 2000 tahun yang lalu Orang itu semua yakin dan percaya, bahkan ini terbukti dalam tulisan Bahwa bumi ini pusat segalanya Bumi ini pusat segalanya Matahari mengelilingi bumi, bulan mengelilingi bumi Jadi kita ini adalah the center of everything Dan bumi ini diam, tidak berputar ya. Teori ini perlahan-lahan baru dinyatakan salah oleh Copernicus pada 1543. Jadi selama 1500 tahun semua orang percaya bumi ini di tengah dan yang berputar matahari dan yang lain-lain. Nah, Copernicus bilang yang berputar tuh matahari, kita yang yang kita yang berputar matahari itu yang diam gitu. Ini dengan pandangan secara pendek. Jadi kita yang berputar tapi semua orang melarang teori ini bahkan E Copernicus tidak berani mengeluarkan teori ini sebelum dia meninggal. Jadi dia bikin bukunya, dia bilang kalau aku sudah meninggal baru terbitkan. Setelah bukunya terbit, Galileo sangat meng menganggap bahwa ini benar dan dia membela ini sampai akhirnya dia dihukum. Bahkan katanya Galileo pada 1633, dia bilang bahwa ini yang benar gitu ya. Bahkan katanya ketika Galileo akan meninggal pun dia masih apa bergumam tapi bumi ini kan bergerak bumi ini bergerak. Bumi ini tidak diam dan dia meninggal anda bisa pikirkan orang dihukum mati karena sebuah kebenaran saya tidak ingin mempermasalahkan benar atau tidak, saya hanya mengatakan bahawa sudut pandang seseorang atau sesuatu pada suatu saat pada suatu tempat itu selalu berbeda ketika dia melihat sesuatu hal dan kita selalu dibentuk oleh keadaan sekeliling kita ketika kita memanfaatkan sudut pandang itu Bahkan sebuah percobaan yang menarik dilakukan Orang itu dikasih kacamata Yang agak besar Dan kacamata ini adalah kamera Yang langsung ada lensanya Jadi begitu dicetek on gitu Maka apa yang anda lihat di depan anda Semua terbalik jadi kalau Anda melihat lampu, lampunya terbalik Anda melihat atap-atapnya di bawah Anda melihat kursi-kursinya di atas Otomatis dua kacamata ini ya. Dan begitu di onkan switch Mata Anda melihat keadaan yang terbalik Anda diam aja Kalau Anda diam cukup lama, beberapa menit saja Langsung gambar itu tanpa sadar terbalik sendiri Dan Anda merasa seolah-olah Yang Anda lihat itu bukan lagi keadaan terbalik Tapi keadaan yang benar Nah ini yang lucu ya. Ini bisa dilakukan percobaannya kalau sudah, kalau sudah, kacamatanya Anda lepas gitu ya. Jadi Anda sekarang melihat realitas. Apa yang terjadi? Anda melihat semuanya seolah-olah terbalik. Ya. Dan sebentar kemudian akan kembali lagi seperti normalnya. Inilah yang terjadi. Kita mata kita secara tidak sadar. Sudut pandang kita itu bergeser sesuai dengan kemauan otak kita. Mitra bisnis, sudut pandang inilah yang membuat kita melihat sesuatu perkara dari kacamata yang berbeda. Satu hal yang sama di Dakwa Atau disalahkan atau dibenarkan oleh beberapa sifat atau beberapa keadaan yang berbeda Karena sudut pandang yang berbeda Dengan pemahaman ini diharapkan kita bisa lebih mau kompromistis terhadap sudut pandang-sudut pandang yang berbeda Ketika kita melakukan kegiatan sehari-hari kita Mitra Bisnis, saya Tanah Disantusop dengan Bisnis Wisdom Sukses selalu untuk anda